Halo selamat siang Bu Yeni Siang Iya silahkan Bu dengan komentarnya、uh, Saya setuju dengan Pak Mahmud ya、uh, Kalau bisa sih koruptor langsung aja Pak digantung gitu loh Pak Buat apa ngerusak negara gitu loh itu rakyatnya pusing gitu loh yang banyak yang susah Itu aja Pak Iya baik terima kasih Bu Yeni Pak Hendrik selamat siang Selamat siang Iya silahkan Pak、uh, Saya j u a setuju dengan Pak Mahmud ya Orangnya jujur pendapatnya p p e n d a a tepat n y a t Memang gustur n gak salah milih orang Terima kasih ya Ya, terima kasih Pak Hendrik Pak Julius, selamat siang Selamat siang Pak Ya, silahkan Tujuh sekali dengan komentar Pak p a m u t Karena peribahasa kita tuh s e l a h n y a kita k a u nggak dicambuk, nggak maju Demikian juga dengan Hongkong Dulu Tiongkok juga sama saat r korupsi Tapi setelah ada peraturan ketat Hukum berlaku Dilihatlah sekarang negaranya Bagaimana Peribahasa mengatakan belajar lah Belajar lah ilmu setinggi langit Belajar lah sampai ke negeri c i n a Kita nggak salah kalau, kalau untuk belajar Nggak usah malu Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Julius, Pak Anton. Selamat siang, selamat siang, Pak. Iya, silakan, Pak Anton. Ya, saya setuju dengan Pak m a m u Ende, ya. m a s a r a k kalau di Indonesia, udah ketel haluan itu satu-satunya cara memang harus diberantas dengan hukuman mati. Saya n a kalau mereka yang korupsi dihukum, katakan sepuluh tahun ke bawah, kalau ketangga, kalau n g g a k mereka kan kayak gambling itu. Kalau n g g a k ketangga, mereka udah enak-enak ya. Kalau ketangga, cuma sepuluh tahun, mereka pikir juga sebesar juga. nggak di apa istilah dikasih pengampunan juga mereka udah ketawa ketawa tuh emang satu-satunya cara tuh hukuman mati seperti di tiongkok gitu terima kasih ya terima kasih pak anton pak desi selamat siang、uh, saya sangat setuju tuh pak ya menurut kata pak w a h g put karena indonesia ini sudah sudah sudah capek lah pak ya kalau hanya sudah ngomong-ngomong mereka a y buang waktu pak h u k u m mati leceh kayak di tiongkok makasih pak ya terima kasih pak、ya. desi Ya, saya angkat telpon e dulu. Halo, Pak Henry, selamat siang. Ya, halo Pak Henry. Halo, selamat ya, siang. Selamat siang Pak Henry, silakan dengan komentarnya. Saya pertama sangat setuju sekali. Yang kedua, kalau Presiden mau menunjukkan bahwa ekoskerja timnya itu dia、uh, bisa menjalankan yang apa yang dimaksud oleh Pak Mahfud itu, Nanti setelah satu generasi diganti, akan banyak lowongan-lowongan pengganti-pengganti orang-orang yang koru. Sehingga penjara pun bisa penuh, hukum mati juga bisa penuh, peti mati pun sangat laku. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. d Pak Thomas, selamat siang. terima、kasih. Ya, s i l a k a n Pak. Saya setuju, cuman harus ada caranya bagaimana yang radikal itu. Jadi saya kasih contoh pendapat, misalnya begini Pak, kalau kita urus panjang KTP lah, kita sepuluh ribu resmi, tapi kita nyongkok dua puluh ribu, itu kan masuk kantong pribadi sepuluh ribu, mendingan bikin aja dua puluh ribu resmi, nah sisanya dibagi hasil, maksudnya karyawan dari kelurahan mendapatkan tambahan, karena alasannya selalu ke kehidupan mereka tidak cukup. maka mereka a l a s a n korupsi. Itu salah satu contoh. Yang kedua, bahwa hukuman harus memang diperberat. Kalau sudah diberi tambahan insentif, masih melakukan, masih melakukan korupsi, harus tindak tegas. Kalau k e r u p e c a h、nah, Harus ada radikal yang seperti itu, Pak. Kalau nggak ada, percuma lah. Hanya paradigma-paradigma saja paradigma yang dari dulu kita mau m e m b e r a n t a s korupsi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas. Pak Andri, selamat siang. サイトウィスカリヤヤンマリンカカワ l ンギイコンマリンカカワウダンカンダビマリンカヤマリンコロフィーニプルウディメジャイジャオカディシダンカンジャンディドディシダンカンディポリンサートベバスラギサイトウィスカリヤンパパマハムンディエ Jadi uh, begini, uh, bukan yang korupsi aja yang harus di di di hukum mati gitu, p e n y a n g g o n n y a pun juga, yang m e m b a c k i n g i pun juga harus dihukum seberat beratnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Andre. Pak Toni selamat siang. Selamat siang Pak. a silakan dengan komentar n ya Pak Toni. Ya Pak Mahmud sudah baik sebetulnya, cuma perlu ada aplikasi nyata gitu.、Di、Korea jelas langsung dihukum mati. Jepang, sampai hara kiri、Di、Indonesia ini mesti ada sesuatu yang menjadi simbol juga seperti itu saya rasa kalau memang kita sepakat semua generasi-generasi berikutnya pasti akan menjadi lebih t a a t kayak gitu, terima kasih Pak ya terima kasih Pak Tony, Pak Debio selamat siang, Pak Debio halo, halo Pak Debio ya selamat siang Pak ya s i l a k a n Pak Debio selamat siang juga para pendengar Pak saya pikir kejauhan mekanisme y aja n g Pak Jadi dengan apa pembuktian terbalik dulu lah, kan kita bisa lihat dong d a n gaji-gaji sekian, kok anaknya para bisa sekolah di luar negeri segala macam. Itu aja cukup udah. Saya pikir itu aja pak. y a baik. Pembuktian terbalik aja dulu. Iya. Nanti baru kuman mati. Itu. e r i m a kasih pak. Oke terima kasih pak d i b i o Pak b o b i selamat siang. Iya selamat siang. Iya silakan Pak b o b i dengan komentarnya. y a saya kira susah ya, memang semua mentalnya ini udah begini. Jangan jadi alasan deh bahwa mereka memang misalnya. Uh, Insentifnya kecil atau apa Itu sebenarnya Sistem-sistem yang ada sekarang itu mas Itu mendukung untuk korupsi Contohnya ya, kalau kita kemarin lupa Bayar listrik tuh, eh ada orang datang Mau putusin, dia nawarin ke kita juga Pak, kalau diputusin b e s o k bapak repot, m e nyambung Mendingan bapak ini, nah kita ngadu ke, ke PLN tuh PLNnya bilang apa Pak, itu mereka tuh gak d a p a t gaji pak dari kita Makanya kita Uh, mereka melakukan itu, gitu loh itu kan juga tergantung bapak, kalau bapak n gak g kasihnya juga n gak g mau i t u loh mas, itu memang sistemnya memang n gak g dibenahi, jadi kita ngomong job-job juga p e r c u m a sampai sekarang tuh s e b e a r n y a korupsi-korupsi segala m a c a m itu, kalau ketahuan langsung,、jadi、kalau yang melakukan pejabat hukumnya tiga kali lipat, itu kan mereka tahu peraturan, terima kasih ya, terima kasih Pak Bobi dan Pak Arief halo, saya harap Pak Mahmud jadi presiden aja buat presiden-presiden presiden sekarang, itu benar-benar はい。何をしてるの Sebetulnya kan ya langkah yang diambil Sama b u d i o n o Masri Mulyani Itu kan langkah Untuk mempersingkat birokrasi kompleks Jadi Gak perlu pakai nanya sana, nanya sini Nanya sana, nanya sini Mereka ambil kebijakan untuk penyelamatan sebelum krisis Tapi Anggota-anggota Dewan ya Saya n gak g tau h nih lah pemicunya apa Semangat banget Ingin melestarikan budaya birokrasi kompleks Jadi harus ini, harus itu、uh, Jadi Ya sebetulnya sih kayak apalah siapa lah yang paling semangat y a Bambang Susatyo. Dia itu saya nggak tahu. Dia bilang dia atas nama rakyat a t a s nama rakyat. Cuma sebetulnya apa yang dia bela sih? Gitu. Ja -ja Jangan dia bela malah kepentingan kelompok pajak gitu atau、uh, kepentingan kelompok lumpur gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Ya terima kasih Bu a c e Ya saya setuju Bu, t e tapi tidak dihukum gantung kalau bisa. ditayangkan untuk minta maaf di televisi selama satu tahun. Terima kasih, Bu. Oke.、Okay. Pak Suwadi, selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n b a k Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu. Cuman memang kan kita, memang kalau kita lihat sekarang yang ada perubahan memang. Tapi kalau memang kalau secara tuntas memang kita lihat memang belum ada memang. Kita、hmm. bisa melihat bagaimana dengan usaha daripada KPK untuk m m e b e r a n t a s korupsi. Tapi kalau dibandingkan waktu masa lalu, waktu masa Orde Baru yang begitu コロプシアムムムダイアンムグリタムイプロカンメマンブラパワークトゥーアギトゥビサトゥンパーメマンイトゥーサプキタビサムネッバゲマナディマサラーウィトゥーエマカシアケイブエニサヨステュジュディングンパーマーモットヤイブータビアンマサラカズセントゥーリイトゥカンイブスリーダンパ Uh, anggota DPRnya lah itu yang salah itu Nah kalau anggota DPR itu Kalau m i s a l n y a korupsi itu di z a m a n z a m a n dulu gimana Menteri-menteri yang z a m a n dulu z a m a n n y a Pak h Arto itu gimana Bu, duit-duitnya itu berkeliaran Wah rusak nih negara Bu Kalau mau menggantung, gantung aja semuanya Bu Ribet d a r i n y a Oke terima kasih, Pak Edi Selamat sore Bu Silahkan Pak Edi Saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak m a h f u d ya Soalnya sejak Reformasi itu n gak g pernah ada yang berani untuk melakukan hal yang tegas. Kelihatannya Xiu Rongji dari China itu mengetahui persis bahwa sumber penderitaan rakyat adalah korupsi. Korupsilah yang membuat porak-poranda dari semua lini negara keuangan penderitaan rakyat. Jadi sebaiknya Xiu Rongji punya falsafah membunuh satu ekor ayam untuk menakuti seribu kera di pohon. Itu perlu diterapkan loh. Jadi tidak ada kompromi, korupsi, jumlah sekian langsung hukum mati. Jadi semua selesai, Ibu, dengan seperti itu. Jadi orang akan berpikir tujuh kali kalau dia korupsi. Kalau pun toh dia udah ada hukuman mati. t o h k o r u p s i masih ada di China, Mbak. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya daya tarik korupsi. Terima kasih. Oke. b a k Baroni? Ya. Silakan, Mbak Roni. Ya. Silahkan, Bapak Roni. ya. サレバー。ああ。ああ。ああ。ああ。あ Bukannya ruwet lagi, hancur. Masa ada anggota DPR nggak punya MPRP? Tapi rakyat harus di Paksa harus bayar pajak ini itu ini. Tapi rakyat yang miskin-miskin nggak dipiara d i d a r a h Semuanya ngomong aja bu, ya kan. Ujungnya u d a h ada pasal pesan juga mau duit dan lebih enak ya mampah. Tapi bu. bukannya apa, apa? Terima kasih bu. Oke.、Okay.